Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Wa ala alihi wa sahbihi wa maniktafa amma ba'ad Jamaah yang kami hormati Kadang Kita semangat untuk beribadah Dan kadang kita merasa malas Untuk menjalankan ibadah Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah Karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza SWT Allah menakdirkan Hari ini kita semangat Besok kita malas Namun Tentunya segala sesuatu ada sebab Segala sesuatu ada sebabnya Salah satu sebab terbesar Yang menyebabkan Orang malas atau semangat beribadah Adalah kondisi hati Kondisi hati Ketika hatinya sedang sehat Hatinya sedang bersih Biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah hati yang terlanjur kotor, yang terlanjur sakit bisa diobati, bisa dibersihkan? Jawabannya bisa Tentunya dengan izin Allah Azza wa Jalla Dan salah satu Faktor Yang bisa membersihkan hati Dari kerak-kerak kotoran Itu adalah Al-Quran Adalah Al-Quran Sehingga Di dalam Surat al Isra. Hai, 82 pun boleh dua. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dan nuzululul Qurani, ma'huwa wa -qur ma rahmah." Dan kami turunkan Al-Quran, salah satunya adalah untuk shifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya semakin sering kita membaca Al-Qur'an semakin banyak halaman yang kita baca maka akan semakin sehat hati kita akan semakin bersih hati kita sebaliknya semakin jarang kita menyentuh Al-Qur'an semakin jarang kita membaca Al-Qur'an maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan. Kata Shaykh al-Usaymi hafizahullah. Di bulan Ramadan ini terjadi perpaduan antara dua hal dahsyat yang membersihkan hati. Yang pertama adalah puasa, yang kedua adalah Al-Quran. Perpaduan Antara puasa dengan Al-Quran Kata beliau Diibaratkan Dengan perpaduan antara air Dengan sabun Antara air Dengan sabun Membersihkan sesuatu Hanya dengan air Kurang bersih Membersihkan sesuatu hanya dengan sabun Juga kurang bersih Tapi ketika sabun dipadukan Dengan air Maka akan sangat bersih Maka di bulan ini, di bulan Ramadhan, memadukan antara puasa dengan Al-Quran, efeknya dahsyat untuk membersihkan hati kita. Sehingga wajar ketika Allah berfirman, syahrul Ramadhan al-ladhi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadhan ini diturunkan Al-Quran, dipadukan antara puasa dengan Al-Quran. Maka, bikin target dengan tertentang paling minimal sekali khatam minimal jadi kalau sudah di bawah satu kali khatam itu sudah di bawah minimal syukur-syukur bisa dua kali bisa tiga kali sejatinya kata sebagian ulama ketika kita masuk bulan eh, apa sebelum Ramadan Sya'ban sebelum Sya'ban Rojab sejatinya ketika kita masuk bulan Rojab, ketika kita masuk bulan Syaban, itu seharusnya kita sudah mulai meningkatkan porsi bacaan Quran kita. Seharusnya kalau sudah masuk bulan Rojab dan Syaban, kita sudah menaikkan porsinya. Jadi bukan hanya satu juz seharusnya. Kalau sudah masuk ke Rojab Syaban minimal dua juz sebulan minimal dua juz. Nah nanti ketika masuk bulan Ramadan kita tingkatkan lagi. Tiga kali khatam. Empat kali khatam. Imam Syafi'i, 60 kali khatam. 60 kali. Itu bukan dongeng di negeri antah-berantah. Itu mustahil buat orang yang tidak punya semangat. Yang tidak mendapatkan taufik dari Allah. Itu mungkin menurut mereka, menurut orang-orang sekalian. Tidak mungkin. Jadi kalau mungkin kita gak nyampe ke situ ya, 60 kali masya Allah ya. Sudah sekarang minimal sekali, minimal udah sekali. Tergantung dengan pengennya bagaimana. Satu juz dalam sehari itu mau dibagi waktu bacanya atau mau dibaca sekali selesai, gak ada masalah. Kalau itu masalah teknis fleksibel. Ada orang yang lebih suka baca sekali, sekali duduk. Satu jus paling setengah jam Yang sudah lancar gak nyampe setengah jam Sudah lancar baca Al-Quran Satu jus gak nyampe setengah jam 20 menit paling. Kalau yang pertengahan mungkin setengah jam Kalau yang e, Apa namanya Masih e, terbata-bata mungkin satu jam Ada sebagian orang lebih suka Sekali duduk langsung selesai Tidak masalah Ada yang lebih suka dibagi-bagi ya, Ada yang lebih suka dibagi-bagi sekarang baca eh, seberapa jus Nanti baca seberapa jus Tidak masalah Ada juga yang membagi dengan waktu sholat misalnya Waktu sholat Sekali sholat misalnya baca dua lembar Kalau lima kali sholat berarti berapa? Sepuluh lembar Sepuluh lembar itu sama dengan satu jus Sama dengan dua puluh halaman Berarti sekali sholat baca Empat halaman Terserah Mau dibaca sebelum sholat satu halaman Habis sholat satu halaman Terserah fleksibel. Intinya minimal Kita menghatamkan berapa kali? Satu kali dalam satu bulan Itu minimal Syukur-syukur bisa tambah Tinggal ditingkatkan porsinya Kalau khatam sekali Itu berarti setiap sholat eh, Setiap waktu sholat itu dua lembar Berarti nanti kalau pengen Dua kali khatam berarti Empat lembar Kalau pengen uh, Misalnya empat kali khatam Berarti lapan lembar begitu terus ya yeah. Jadi uh, Pasang target Pasang target Semakin banyak ayat Al-Quran kita baca Akan semakin bersih hati kita Semakin sedikit kita membaca Al-Quran Semakin jarang kita membaca Al-Quran Maka hati kita akan semakin kotor Mudah-mudahan Kita ditolong oleh Allah Untuk memanfaatkan Bulan Ramadhan Guna membersihkan hati kita Yang mungkin sudah terlanjur kotor Tidak ada kata terlambat Untuk memperbaiki diri Subhanakallahumma bihamdika Asyadualla ila illa anta astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh